Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan kembali fokus membahas tentang uh, virus. Membahas tentang scan virus. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama kita hidup di dunia kita tidak bisa lepas dari raga, kontaminasi pikiran, hati dan nafsu. Di mana pikiran ini bayangkan saja ketika dari kita sejak lahir sampai usia 2 tahun, pikiran mulai tumbuh dan berkembang lalu menguasai diri kita. Selama kita hidup di dunia, selama kita eksis di dunia ini, ini dari kita kecil hingga menemukan kesadaran yang sejati tentang aku didominasi oleh pikiran bahkan hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan mengenal Tuhan mengenal Tuhan pun itu bukan dari rasa, tapi dari pikiran berpengetahuan dari ngaji dari ngaji ke ulama, dari ngaji ke kitab, itu semua masih dari luar ke dalam pikiran sehingga wajar apabila misalnya seseorang masih terkontenasi pikiran contohnya ketika ibadah aja, misalnya sholat Allah Akbar ketika sholat saja itu pikiran itu selalu melintas ada lewat mikirin inilah mikirin itu artinya selama kita hidup di dunia pasti yang namanya virus itu masuk selalu ada dalam tubuh tinggal bagaimana kita mengendalikannya Sebetulnya hidup itu bukan tentang salah dan benar, tentang jahat dan baik, tapi tentang pengendalian diri dan selalu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad. Sambil nabi ya. Nah, dulu ketika Nabi Ahmad sebetulnya aslinya itu Nabi Ahmad bin Abdullah Muhammad itu kan nur atau cahaya yang ada di dalam dirinya <tuh> Ahmad ini dulu pernah terkena santet dulu pernah terkena sihir dari yang dikirimkan oleh Yahudi ketika terkena sihir ini banyak sahabat-sahabatnya yang tadinya masih ragu Menapi diantara iman dan tidak masih ragu melihat bukti. Tiba-tiba Allah ee, membuat Nabi Muhammad ini mampu terkena sihir. Kok bisa ya? Nabi terkena sihir, terkena santet. Akhirnya sejak saat itu banyak sahabat-sahabat Rasul yang mundur. Karena melihat loh, kok Nabi bisa kena virus sih? Kok Nabi bisa kena santet sih? Padahal kan harusnya yang namanya Nabi euh, Udah disucikan sama Allah Iya kan? Yang namanya Nabi udah di udah dijamu, udah pas begitu Padahal bukan itu Allah sengaja membuat Nabi tidak kebal dengan sihir Kalau bisa, Allah bisa melakukan itu Agar Nabi benar-benar tidak terkena apapun Tidak terkena virus apa-apa Tapi kenapa Allah tunjukkan itu? agar kita sahabat-sahabat yang kita berpikir oh bahwa ternyata makhlukan ma ma Pak Rasul itu manusia. Oh ternyata Rasul itu manusia biasa. Ya, itu Rasul. apalagi kita sebagai manusia, manusia sekarang. Ya, dan sama ternyata kita manusia biasa. Ada saatnya kita benar-benar iman itu yajid. Benar-benar ditambah. Ada saatnya iman kita itu selagi berkurang, bahkan terkontaminasi dengan kondisi lingkungan. Ya wajar, ketika saya membicarakan tentang politik, sebetulnya, eh mental. Siapapun yang menang, itu yang terbaik untuk Indonesia. Tapi permasalahannya kan, saya juga melihat terkondisikan. Melihat kondisi. Akhirnya ada ada impus, impus masuk ke dalam. Ya, nah, kisah kedua adalah kisah Musa Ketika Musa membawa e, sahabat-sahabatnya Membawa orang-orang pindah dari Mesir ke Israel ke tanah Harapan baru Yaitu dengan berjalan di malam hari Makanya disebut Israel itu Isrofilayel Berjalan di malam hari Israel Karena di siang hari kan panas kalau itu kurun Nah pas di jalan di siang hari <coughs> bersama kaum kaum style ini, nah disakit perut, aduh ini kenapa ya saya sakit perut katanya, wah dulu semuanya air nggak ada, tiba-tiba dia merasa, oh disitu ada bukit nih ada pohon, ya mungkin pohon jambu kalau sekarang, dia makan ininya apa e daunnya, ketika dimakan dia sembuh, lalu dia berkata ke dalam hatinya. Di hatinya, percakapan di hati. Wah, oh, terima kasih engkau, Daulun, telah menyibuhkan aku. Saat itu pula dia kembali sakit yang lebih parah. Loh, kok kenapa tambah sakit? Katanya? Tadi padahal udah reda. Lalu kemudian dia kembali menyadari diri, oh ternyata Daulun hanya saran yang menyibuhkan tetap Allah. Di situ kita melihat bahwa Musa melakukan suatu kesalahan. Musa pun pernah melakukan kesalahan, atau seperti Nabi Muhammad ketika bertemu dengan orang buta e, yang ingin belajar, disingkirkannya, disuruh Disuruh nunggu di belakang, sementara dia sedang menghadapi orang-orang gede-gede pembesar Quraisy karena kaya dan banyak uang. Bahkan Allah lalu menurunkan teguran, abasawatawal an diawal al-ma. Bahkan Allah memberikan teguran kepada Nabi Muhammad Hei Muhammad jangan begitu kamu Jangan karena melihat orang kaya kamu hadapi Terus melihat orang buta kamu singkirkan Kamu anggap tidak berguna Padahal orang buta ini dia lebih ikhlas Orang buta ini dia lebih Pengen tahu tentang kebenaran Pengen tahu tentang bagaimana yang disebut Islam Yaitu berserah diri hanya kepada Allah Tapi namanya Nabi Nabi juga manusia, Nabi juga manusia, bro. terkena kontaminasi, dia juga kadang melihat, oh ini orang kaya nih saya hadapi, tapi ah, miskin apa sih, gitu kan, padahal ternyata rahmat Allah itu untuk kehabatan dinas, untuk semua manusia dan rahmatan dunia alami, untuk semua, tapi itu menunjukkan kisah-kisah itu bahwa nabi pun pernah terkena virus-virus. Apalagi saya sebagai manusia biasa, saya hanya manusia biasa, saya hanya manusia bodoh, saya umi, tidak tahu apa-apa. Sebetulnya saya bukan orang tinta, bukan orang hebat. Saya hanya manusia biasa. Hanya saya harus mengembalikan diri saya selalu kepada diri. Dan kenapa ketika terjadi kesalahan? Saya terkontaminasi oleh kondisi dan keadaan ketika akan terjadi krisis. Lalu saya berbicara tentang itu, itu saya ingin menunjukkan bahwa saya manusia. Saya terkena imbas, terkena kontaminasi. Tapi saya kembali menyadarkan bahwa segala sesuatu kembali kepada dirinya. Dalam hakikat dan maripat tidak ada salah dan benar. Bahkan kita mengenal dingin karena kita pernah merasakan panas. Kita mengenal benar karena pernah merasakan salah Justru orang akan mengenal benarnya itu dengan benar ketika dia pernah salah Karena benarnya itu dari pengalaman Benarnya itu dari apa yang dirasakan Tapi oh ketika orang mengenal benar itu baru dari sebatas pengetahuan Maka itu bukanlah benar Bukanlah benarnya benar Tapi benarnya menurut Pengetahuannya, benarnya menurut pendapatku. Seperti contohnya ketika saya jelaskan tentang kiamat. Ini ketika saya jelaskan tentang kiamatannya, masih ada alat yang menggantung. Kenapa menggantung? Karena ibaratnya gelas, dia masih terisi penuh. Bagaimana gelas itu akan diisi lagi oleh air? Sebagai pengganti air yang baru, sedangkan di dalam bibirnya dia merasa penuh, dia merasa benar itu benarnya masih menurut pandangannya benarnya dari belajar benarnya baru dari virus dari luar dirinya sedangkan kalau benarnya menurut ilmu dalam bahasa pun kiamat itu dari kata komayakumu komayakumu artinya bangun bangkit berdiri kiamulayal contohnya. dari sifat Allah berdiri. kiamulayal itu adalah Ber, apa berdiri di tengah malam atau bangun tengah malam tahajud atau sifatnya kiamuhu binasi kita tahu. berdiri sendiri jadi kiamun itu artinya bangkit atau berdiri bahkan di dalam surat kiamat itu jelas-jelas surat kiamat ya? surat 75 puluh lima lauximu biyaul tidak dilakukan lagi kiamat itu dekat dan datang walaqsimu binnafsi lawamah dan tidak diragukan lagi pada hari itu banyak orang yang senang dan doyan mencela. Lah bagaimana ini disebut hari kehancuran sedangkan masih banyak orang yang berada dalam nafsu lawamah, sedangkan masih banyak orang yang suka mencela. Ketika banyak orang yang mencela berarti banyak yang hidup dan Quran atau Kitab ini juga di bagi orang yang hidup bukan petunjuk bagi orang yang mati nah lalu dijelaskan lagi daya di tanda ayahnya kapan terjadinya kiamat ya kan di ayat namanya daya di tujuhnya dijelaskan ketika mata terbelalak surat kiamat ayat tujuhnya Ketika mata terbalas, ketika pandangan hidup manusia sudah terbuka. Sudah melihat teknologi, sudah melihat pengetahuan. Kalau sekarang belajar ilmu, itu udah banyak video di Youtube tentang ilmu-ilmu keislaman. Bahkan bacaan-bacaan eh, aja buku-buku udah hebat kalau tentang ilmu. Tapi tentang mengkaji diri ini yang paling gak ada. Susah. Dan mungkin hanya satu dua video yang menjelaskan tentang kajian diri. Kiamat itu bukan kehancuran fisik, bukan kehancuran halam, tapi kehancuran moral dalam diri kita. Dan kebangkitan jiwa, kebangkitan Islam. Islam yaitu berserah diri kepada Allah. Makanya pada saat itu, bangkai-bangkai yang mati bahkan tulang belulang pun dipersatukan kembali, dibangkitkan lagi. Orang yang sudah mati jiwanya dibangkitkan lagi, Allah Allah sadar inilah hari kebangkitan Islam sekarang lah terjadinya kiamat ini ketika banyak orang yang suka mencelah akhirnya saya pun jadi terbawa virus mencelah jadi saya mohon maaf ya kalau seandainya saya pun terkondisi maklum karena saya ini adalah manusia karena saya manusia tidak lepas dari kontaminasi duniawi. karena saya juga tetap masih merokok saya juga masih ngopi artinya berarti saya dia ya manusia, bukan Iblis, bukan malaikat, apalagi Allah, bukan, saya manusia, karena manusia itu adalah kumpulan, unit, satu kesatuan, gabungan dari semua makhluk yang pernah diciptakan Allah. Jin, malaikat, hati nurani, Iblis, nafsu, ini makhluk dan ini jabaluk, Adam. Luh Muhammad Semuanya ada di dalam diri kita Bumi Matahari Bumi Terus apalagi bulannya dan lain sebagainya Itu semuanya ada di dalam diri kita Jadi semua planet, semua unsur semesta ini Miniaturnya adalah manusia Manusia ini adalah miniatur semesta Dan miniatur semua makhluk Yang telah diciptakan Allah Jadi ketika manusia terkena virus apakah itu salah ya tidak salah karena salah dan benar nanti akan dirasakan oleh dirinya sendiri tidak ada salah dan benar sekarang semuanya kembali kepada diri bukan tentang salah dan benar tapi tentang pengendalian diri dan selalu sadar diri selalu bangkit jiwanya agar tidak dirampok agar dirinya tidak dicuri jadi Bukan tentang salah dan benar, tapi tentang kembali ke diri, dan kembali ke Tauhid, kembali kepada Allah. Ya. Jadi, apakah Nabi-Nabi dulu pernah melakukan kesalahan? Pernah. Dan semua Nabi pernah melakukan kesalahan. Namun mereka ketika melakukan kesalahan, mereka belajar dari kesalahan itu untuk mengenali benarnya, benar, bukan dari katanya. Benarnya, benar, bukan dari katanya, tapi dari apa yang dirasakannya dan dari pengalamannya. Sampai ada sebuah istilah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka belajarlah dari pengalaman. Dari situ saya minta maaf, mohon maaf ketika saya misalnya ada kata-kata yang salah. Ketika ada salah kata-kata saya yang menyinggung perasaan para viewers yang nonton video saya. Saya mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa. Saya hanya ingin menuntun, saya hanya ingin jadi parah yang menyambungkan apa yang disampaikan oleh Rasul yang terdahulu dan juga yang dialami oleh rasa saya disampaikan agar kita semua kembali kepada Allah innalillahi wa inna ilaihi hirui dan agar kita islam hanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah ini adalah kiamat. ini adalah hari kebangkitan Islam agar kita islam kepada Allah itu saja yang saya sampaikan dan saya mohon maaf ketika saya mungkin terkontaminasi dan itu disengaja ataupun tidak menunjukkan bahwa saya adalah manusia biasa yang masih terkontaminasi oleh kondisi dan keadaan yang terjadi di sekitarku. Kalau saya udah jadi malaikat, kalau saya udah udah tidak terkontaminasi berarti saya udah meninggal. Sudah tidak ada di dunia ini, sudah tidak menggunakan teraga ini, sudah tidak perlu merokok lagi. Tapi karena saya hidup saya masih di dunia, jadi saya tetap masih menggunakan nafsu, menggunakan pikiran, menggunakan hati. Tapi setidaknya bukan pikiran hati dan nafsu yang mengenaliin rasa, tapi rasa yang harus menjadi pemimpin yang mengendalikan pikiran hati dan nafsu. Al-yawma akmah tulakum dinukum wa akmamtum alaikum Pada hari kebangkitan jiwa itu adalah pada hari di mana jiwa dijadikan imam Akmah tulakum dinukum disempurnakannya Din disempurnakannya jiwa Akmah tulakum dinukum wa akmamtum alaikum Disempurnakannya jiwa itu ketika jiwanya itu dijadikan imam Dan pikiran, hati, dan nafsu hanya makmunya saja. Sementara pada umumnya kita menjadikan pikiran hati dan nafsu sebagai imam, sementara jiwa hanya makmum. Maka sempurnakanlah jiwa kita. Al yawma akmal tu dinukum wa akmamum alaiku. Pada hari di mana disempurnakannya jiwa oleh Allah, maka jadikanlah ya imam atas pikiran hati dan nafsu itu tetap. Selama kita di dunia kita masih menggunakan sakeat, kita masih menggunakan tarekat. Hakikat -hak dan ma'rifat itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tetap ada nafsu, tapi bukan nafsu yang mengendalikan dirinya, tapi dirinya yang harus mengendalikan nafsu. Bukan pikiran yang mengendalikan dirinya, tapi rasa yang mengendalikan pikirannya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf bagi mereka yang tersinggung dari apa yang saya salah sampaikan Kalau salah itu datangnya dari saya Kalau benar semuanya kembali kepada Allah Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh